Ini apaan ya? <tuh> Hihihi lucu ya, bisa muter-muter. Kau kayak pernah lihat? liat? Hmm, kayak permen, tapi bukan. <tuh> Asterofral <Ascophilus> monster! Nusa! <tuh> Tangan target aja! Kalian lagi ngapain sih? Ini namanya miniatur Tata Surya. Maka ada di sini ya? Tata surya apaan sih? Tata surya itu kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan semua planet yang mengelilinginya. Oh, yang paling besar ini bumi kan? Berarti kita tinggal di sini dong. Bukan, itu matahari. Ini bumi. Bumi itu kecil, apalagi kita. Oh, gitu. Wah. Kalau dinosaur? Nah, dinosaur yang badannya besar aja, tetap gak kelihatan dari atas langit. Iya, ya Karena baru tahu kalau alam semesta itu besar banget. Ini semua ciptaan Allah ya. Betul banget, coba deh kamu baca surah al araf ayat 54 di situ dijelaskan tentang penciptaan alam semesta oleh Allah SWT wa Wah keren keren keren Keren? Iya dong, nusa gitu loh <laughs> Udah keren, smart of course, iya kan Doem, doem, doem, doem